Ditera bisnis, pemerintahan SBY dinilai gagal melindungi kaum minoritas. Terlihat dari banyaknya kasus kekerasan berlatar belakang agama, seperti kasus Muslim Syiah di Madura, kasus Ahmadiyah, dan kasus gereja Yasmin Bogor. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Ini bukan soal minoritas kalau menurut saya. Tapi negara gagal melindungi hak asasi mendasar dari warganya Kita merdeka itu untuk melindungi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia Ini bukan persoalan minoritas atau apa Warga negara siapapun yang diperlakukan seperti itu Itu negara harus tunduk patuh dan taat kepada undang-undang dasar Jadi jangan dibawa ke minoritasnya Nanti kalau minoritas ujung-ujungnya kesara gitu Dayak juga minoritas di Indonesia Suku Kubu juga minoritas kalau gitu Jadi semua warga negara Indonesia punya hak yang sama Untuk dilindungi oleh negara Banyak minoritas dalam berbagai bentuk Banyak ya Kita juga minoritas gitu Dalam hal bersikap gitu ya Orang yang di perguruan tinggi yang miskin juga minoritas gitu Tapi kesamaan di depan hukum Kok dibiarkan sih orang yang mengacak-acak dan membunuh itu Jadi negara abai dan gagal melindungi warga negaranya. Sama tragisnya dengan negara yang tidak berbuat apa-apa terhadap TKI kita yang disiksa di luar negeri. gitu Negara itu dibentuk ya untuk melindungi warga negaranya. Terlepas dari dia minoritas atau tidak. Apa bisa dikatakan bangsa Indonesia kehilangan sosok pemimpin, Pak? Dia sudah lama kehilangan sosok pemimpin Makanya disebut negara autopilot Tapi presidennya ndak merasa begitu Presidennya ngerasa Saya aja udah tumbuh 6,4 Nothing wrong with me Dia bilang gitu kan barangkali Jadi komplesen gitu Ada pendapat mengatakan Seakan-akan terjadi pembiaran oleh aparat Dalam kasus-kasus seperti ini Bagaimana Anda melihatnya? Ya kalau aparat kemana tidak berani Ya komandannya dong salahkan Eh ke kok kamu diemkan Kan begitu di benar kali kan ditegur juga sama presidennya. Lah kalau kalau perlunya enggak benar, ganti dong. Kenal prerogatif presiden. Ya, berarti kan presiden mengiyakan. Oke, yang sekarang ini udah oke gitu. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah terkait kasus-kasus ini? Yang melindungi hak-hak mendasar warga yang udah jelas membakar dia dibawa karena hukum kok sulit amat. Bukan seperti dikatakan Para anggota dan pimpinan DPR yang terhormat Yang mengatakan relokasikan saja siah Relokasikan saja itu gereja Gereja Yasmin itu pindahin aja ke hutan Supaya gak jadi masalah Enak aja ngomong Jadi orang seperti itu patut dipertanyakan itu Kalau orang gak bermedidikan silahkan ya. Nggak, Orang gak punya jabatan silahkan ya. Dia wakil ketua DPR yang namanya Prio Budi Santoso itu Begitu Dan orang di DPR tenang-tenang aja tuh Gak ada upaya gitu Mau minta dia diganti gitu ya. Karena bicaranya sudah mendasar Bertentangan dengan Pancasila tuh gitu Dan kalau itu dibiarkan Ya udah Semakin menjadi jadilah orang yang Ah besok kayak hantam tuh Aliran X gitu Aliran Y Yang saya gak suka Loh suka gak suka Urusan siapa Sesat tidak sesat Tidak ada hak Warga negara Atau manusia untuk mengatakan yang lain sesat Yang berhak mengatakan sesat cuma Tuhan Urusan manusia dengan Tuhan Jadi jangan melebihi dari Tuhan Kita tidak diberikan otoritas untuk mengatakan sesat atau tidak Makanya kita bernegara Sepanjang orang itu tidak mengganggu kepentingan orang banyak Tidak menimbulkan kerusuhan Tidak menimbulkan ketidaknyamanan buat orang banyak Dan tidak mengganggu kebebasan orang lain Berhak dia untuk percaya apapun di negara ini Untuk tidak percaya apapun Itulah free will yang dimiliki Oleh setiap manusia yang diciptakan Tuhan Tidak percaya pada Tuhan pun Diizinkan sama Tuhan Eh manusia sok tahu <tuh> Mana sih? Emangnya Tuhan akan turun gengsinya Kalau ada separuh umat manusia Tidak percaya pada Tuhan di muka bumi ini Jadi jangan, jangan sombong lah ya Ini soal siah suni gitu kan Walah ngerila Demikian Faisal Basri Saya Mandariska